Halo Pak Zainal Halo Pak Zainal Ya s i l a k a n Pak Itu kan memang, memang Memang kalau kita komplain kepada Kantor pajak Pasti dia bilang itu memang undang-undangnya begitu Memang aku juga dulu pernah komplain begitu Masalah pajak Masalah terlalu tinggi lah pajaknya gitu Tapi masalahnya memang menurut saya itu Undang-undangnya itu tuh Harus dibedakan Antara undang-undangnya a yang mengharap kekayaan alam Itu memang harus besar Tapi kalau pajak yang m a t e m kreatif itu ya kecil. Pajak n ya jangan disamain a m a yang pengerukan kekayaan alam. Harus t a u lah yang yang bikin undang-undang pajak itu juga kayaknya belum tahu usaha gitu. Belum tahu bisnis. Ya cuma sekolah-sekolah-sekolah habis itu dari anggota Dewan bikin pajak. Akhirnya ya begitu, nggak nyambung gitu. Terima kasih Pak Zainal. Ada penelpon lagi Pak Didi Halo. 私は自然の a る人にとっては、私は自然のては、私は自然ののっとの私て Terima kasih Pak Didi. Ada Bapak Fandi. Halo Pak Fandi. Ya selamat pagi. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Selamat pagi. p a r m u k a a n terasa. Ini yang saya nggak jelas ini pajak pusat atau pajak daerah Pak. Kalau pajak pusat saya pikir semacam PPN itu jelas dengan undangan. Undang a PPN yang baru ya nomor 42 tahun 2009. Itu ekspor dikenakan pajak tapi 0% Jadi nggak jelas ini pajak daerah atau pajak pusat g i t u Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fandi. Ada Bapak Alex. iya selamat pagi ya, pagi balik s i l a k a n iya jadi memang selalu terbalik-balik kebijakan dunia publik kita ini kalau mau mendukung para p e r a j i n u s a h a kecil menengah mestinya mereka diberi insentif t u k a n malah ditambah pajak daerah, pajak pusat, pajak ini dan segala macam jadi kalau begini p u r a d a n y a yang pasti di luar negeri 私は今日は、このサイドのエクス